Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah sore hari ini Bisa bertemu kembali di majlis Ar-Rawdoh Dalam sesi Rebu sore Dalam keadaan Sehah walafiyah InsyaAllah yang sehat, awet sehatnya Selama-lamanya Yang sakit jadi sembuh dan tidak sakit Lagi selama-lamanya, amin Allahumma Amin e, Mengulangi dan melanjutkan Kajian Rabu yang lalu Jadi kita pada sore hari ini akan belajar tentang Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Maryam AS itu bukan Nabi Karena Nabi laki Tidak ada Nabi yang perempuan Bukan Nabi tapi derajatnya luar biasa Bisa dikatakan wali Allah perempuan. ya Wali Allah perempuan. Nah kira-kira ibu-ibu pengen jadi seperti itu atau enggak seperti itu? Jangankan kok ibu-ibu saya aja ya pengen gitu ya. Cuman ibu-ibu kan lebih pantas. Karena ini kan tokoh solihah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan beliau... Walaupun bukan Nabi Tapi melahirkan Nabi yang luar Biasa Yaitu melahirkan Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa itu lahir Tanpa sentuhan seorang pria Jadi mungkin ini Menggambarkan eh, betapa Sucinya Sayyidatuna Maryam AS. Dan juga menggambarkan Bagaimana Kudruhnya Allah Kekuasaannya Allah Allah ingin mengajarkan kepada makhluknya, Allah itu menciptakan gak butuh perantara. Jadi kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi wujudnya anak gak harus ada ibunya, wujudnya anak gak harus ada bapaknya, wujudnya anak gak harus ada bapak dan ibunya. Ada anak yang gak ada bapak ibunya, nabi Adam ya kan, Seti, Hawa dan nah, ada anak yang memang enggak ada bapaknya yaitu sayyidatuna Maryam melahirkan nabi nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya bukan ujuk ujuk ada sayyidatuna Maryam kok ujuk ujuk ada orang solihah nih enggak begitu semua ada asal-usulnya kok bisa ya jadi seorang sayyidatuna Maryam sebab kalau judulnya ujuk-ujuk, alias tiba-tiba gitu ya. Nanti tidak bisa dicontoh. Tidak bisa dicontoh. Padahal Allah menceritakan kehidupan orang-orang soleh atau solehah sebelum kita. Itu agar bisa dicontoh. Agar bisa dicontoh. Kalau tiba-tiba Sayyidatuna Mariam, wanita yang solehah, yang luar biasa, bla bla bla bla. lah kita mau nyontohnya bagaimana? Nyontohnya su susah. Nah sama Allah diceritakan dulu Keluarganya Sayyidatuna Maryam Keluarganya Sayyidatuna Maryam Ternyata Sayyidatuna Maryam ini lahir Dari keluarga Imran Dari keluarga Imran Karena hebatnya keluarga Imran ini Sampai-sampai dijadikan nama Sebuah surat di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Imran Surat keluarga Imran Kemudian singkat cerita di surat al-ali imran ayat yang ke-35 ya ayat yang ke-35 Allah mengingatkan kepada kita semua idqonati imraatu imron rabbi inni ingatlah ketika istrinya imron berkata berkata di sini artinya berdoa Ketika istrinya Imran berdoa. Rabbi ini nazar tulaka. Ya Allah sungguh aku bernazar kepadamu. Mengikrarkan ya. Aku nazar kepadamu. Maafi batni muharraram fatakobbal minni. Bayi yang ada dalam kandunganku ini muharrar. Artinya muharrar disedekahkan. Lillahi ta'ala diwakafkan untuk untuk ngurusi masjid. Untuk ngurusi masjid hamba yang mengabdi kepadamu itu muharrar maka terimalah nazarku itu tolong ya Allah terima nazarnya ini jadi pernyataan yang sekaligus do, do'a sungguh engkaulah innaka antas samiul alim sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui kemudian falamma wada'atha qalat Rabbi ini, ketika melahirkan ngomong lagi ya. Nanti kita bahas Tapi kita akan bahas yang 35 Begitu hamil, langsung menyerahkan janinnya kepada Allah Menyerahkan janinnya kepada Allah Itu yang hari Rebu lalu sudah kita bahas Jadi kalau ingin punya anak yang solihah ya sampai ada sayyidatuna maryam itu memang ibunya yang enggak seperti ibu-ibu ini bukan maksud menghina atau menyinggung tapi nyindir dengan pedas ya kita ini sebagai ibu kira-kira mirip enggak dengan ibunya sayyidatuna maryam coba cari mirip mirip mananya gitu ya ya sama-sama perempuan gitu tapi kalau dilihat ibadahnya yang enggak mirip semangatnya yang enggak mirip gitu kan Makanya kita belajar ini biar kita bisa mi, mirip Nanti biar e, mantu kita bisa mirip Atau anak perempuan kita bisa mirip Kalau kita ngomong, oh itu mirip saya oh, Saya juga begitu, sombong amat kita Makanya ketika saya ngomong tidak mirip sama ibu-ibu Ibu-ibu jangan tersinggung, memang kenyataannya enggak mirip Kalau merasa mirip berarti som, sombong Jauh kita dari ibunya Sayyidatuna Mariam Siapa sekarang di Indonesia ini Yang hamil langsung ingat Ya Allah ini anak untukmu Coba di dipetani Cara orang Jawa ya Diteliti dengan detail Ada ndak kira-kira Dari satu juta orang satu Belum tentu ada kan Ya insya Allah ada Tapi kan belum tentu Ada Sementara kalau kita ini hamil yang dipikirkan langsung Mogo-mogo anak saya mirip sama ini Mogo-mogo anak saya mirip sama itu nanti kalau besar biar jadi ini besar biar jadi itu besar bahagiakan orang tuanya ngurusi orang tuanya nggak ada yang mikir betul kalau nanti lahir dewasa biar jadi pelayannya Allah lah itu loh siapa yang mikir begitu nah, ini syarat anak jadi anak solihah nomor satu anaknya diserahkan Allah dulu diserahkan Allah sadar itu bukan punya ibu Anak itu walaupun memang punya ibu Anak itu punya ayah gitu kan Milik orang tuanya Tapi itu cuma titipan Bukan milik orang tua Itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau dititipi Langsung sadar dulu Ya Allah ini bukan punya saya Ini milikmu Jadi ya mau saya urus sesuai inginmu Kamu kan pengen anak ini jadi anak yang, sholiha, anak yang soleh Ya akan saya didik ya Allah jadi orang yang ngabdi sama kamu Kalau hamil niatnya udah begitu Ya insyaallah anaknya soleh atau Soleha Tapi coba sekarang Begitu hamil udah mikir Ih bajunya lucunya Wah, Itu nanti ya umur satu tahun Kita belikan baju begitu ya pak oh. Yang dipikir itu Baju lucu Iya eh, baju lu Lucu Wah itu Masyaallah Apa itu boknya lucu, nah, itu nanti buat apa anak kita ya mikirnya boknya, bantalnya, kulingnya, selimutnya, betul, ya, bahkan ketika nama saja nama itu masih mikirnya mumet, ini namanya ini nggak pas pak, enaknya ini, wah oh, ini nggak pas pak, enaknya ini gitu ya, niatan nama niru namanya orang-orang soleh juga sekarang langka. Niru namanya orang-orang soleh itu lang langka Kalau nama saya Bapak saya Niru Habib Salim bin Jindan Habib Salim bin Jindan itu punya anak namanya Naufal Maka saya dikasih nama Naufal karena ayah saya cinta dengan Habib Salim bin Jindan Karena Habib Salim bin Jindan di Jakarta Allah irham Itu merupakan temannya kakek saya Nah Kemudian kalau Habib Novel bin Jindan Di Jakarta almarhum itu punya anak Anaknya Masya Allah kan Jadi ulama semua Masya Allah Ada Habib Jindan Betul kan? Jindan bin Jindan Ada Habib Ahmad bin Bin Jindan Dan yang perempuan-perempuan Juga jadi Wanita-wanita yang berjuang Untuk Untuk Islam Nah saya Dikasih nama Nofal Biar mirip Habib Salim Anaknya Habib Salim bin Jindan Ternyata Habib Nofal itu Dapat julukan Singa Podium. Singapodium nah, Saya redok mirip Macan podium Gitu aja Rodok mirip itu, artinya Punya keahlian dalam cerah, ceramah Dalam ngajar, makanya Dini hati, punya anak bo, Niru namanya orang soleh, dadak bingung Ngei jeneng macem Macem Atau pakai nama-nama surga Ya, itu ada surga Namanya jannatul mazid Wah anaknya dikasih nama Agus mazid misal gitu Itu orangnya ada di belakang gitu. Ya Misal seperti itu Itu kan niru nama surga Surga gitu, masjidnya itu, agusnya mulia ya kan. Nah termasuk ibunya Sidiatun Maryam begitu hamil gitu ya, begitu hamil mikirnya akhirat toh, gak mikir dunia, serahkan anak ini. Jadi merasa bejo, sebab sanggup mati paling besar itu ah, anak. Makanya anaknya itu dijadikan betul betul sanggup mati. Kalau sekarang anak itu diperalat untuk sang urep. Untuk kebaikan dunia orang tuanya Orang tuanya ingin dunianya makmur Dunianya enak Tuanya kopen Jadi anaknya betul-betul dididik Untuk urusan dunia Akhiratnya tidak dididik Jangan ngaku-ngaku Buktikan saja di sekolah-sekolah SMA Kira-kira Yang bisa sholat berapa persen Yang enggak bisa sholat berapa persen Dari yang bisa sholat Kira-kira yang sholat Berapa persen Ya kan? Nah, tapi insya Allah dari yang sekolah-sekolah itu Yang sekolah-sekolah itu Suruh baca ABCD pintar semua Gak mungkin ujuk-ujuk SMA buta huruf Gak mungkin kan Nyatanya SD kelas kelas 2 Belum bisa baca bapak ibunya bingung Betul kan Tapi anaknya kelas 3 SD Kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD Anaknya belum tahu Alif batak bapak ibunya Biasa-biasa saja Nyantai-nyantai saja enggak mikir piye ya kian aku kok wes gedene sakmene urung iso ngaji udah besar segini kok enggak bisa ngaji enggak ada pikiran begitu tapi kalau enggak bisa baca enggak bisa ngitung takutnya luar biasa itu bukti bapak ibunya belum mikir akhirat maka jangan ngaku aku undak kok bibi kiai ustaz anak saya untuk Allah alah untuk Allah, untuk Allah ngaji aja nggak diajari, solat nggak dididik, ya kan? Ya nama ya dikasih nama saat kecekleh gitu kan? Delala kok pergi ke mall ada baju mereknya misalnya apa gitu ya? Pulang kayak no jeneng saya piyapek gitu, eh, gitu ya gitu. nanti anak dikasih nama sepatu anaknya -anak nama siapa? Nike misalnya begitu ya. Dari mana? Itu pas ada sepatu Nike gitu kan repot. Anaknya -anak nama siapa? Croc. Kenapa? Mirip sandal. Karena ya. utubilah men menذلك gara-gara lihat di mal atau mana kan jadi nanti anaknya sudah besar nanya, "Pak, nama saya ini artinya apa?" Wah dulu tuh bapak lagi jalan-jalan kok jatuh cinta sama sandal crok, jadi kamu saya kasih nama crok. Ini kan enggak pas kalau begitu. Nah, di ayat yang ke-36, "Falamma wad'atha qalat rabbi inni wad'athha untha." Gelo waktu melahirkan itu gelo Gelonya kenapa tu? Ya gusti ya Allah. Nah, ini lahirnya kok perempuan? Tak kiro kiro lanang saya tu yang ngarap ngarap lahirnya anak laki-laki. Jadi biar bisa ngurusi masjid beneran ibadahnya beneran. Karena anak laki itu kalau ibadah enggak pakai prei. Kalau perempuan belum prei sudah merei Betul kan? Maksudnya malas kan Kalau perempuan tu pakai libur. Kalau laki enggak pakai libur biar ibadahnya itu mantep biar ibadahnya mantep tapi ini lahirnya perempuan ya Allah gimana ini gelo jadi gelo-nya itu bukan gara-gara sebagian orang waduh ledok masa anak pertama wae itu anak pertama ki lanang anakku ki gagah nah naudzubillah min dzalik jadi laki perempuan buat gagah gagahan ini bukan gagah-gagahan gelo kok lahirnya anak perempuan karena sudah diniati kalau laki-laki Total diserahkan Allah Biar ibadahnya maksimal Maka uh, Wallahu a'lamu bimawadu'at Allah mengatakan Janih gitu kan, ya, sebetulnya ya, Gusti Allah itu yang ngerti Lahirnya apa gitu. Lahirnya itu laki atau perempuan Allah juga tahu Tidak usah ngomong sebetulnya Allah juga ngar, Ngerti, Wah, itu yang ngasih Anak perempuan juga Allah Gitu kan Ta Tapi saking gelonya, karena gelonya itu sampai ngomong ya Allah gitu loh, loh Gusti wedo, gitu ya Allah perempuan. Padahal Allah yang ngerti, nggak usah ngomong Allah juga tahu, betul kan? Lah, Ibu nya Syaiddatun Amarnya meni yang ngerti. Kalau Allah Mahal mengetah, mengetahui. Tapi untuk menunjukkan gelonya, menunjukkan kecewanya, ya, menunjukkan rasa apa? Penyesalannya. Maka mengatakan ya Allah. Anaknya bukan laki-laki Tapi perempuan Dan sungguh Anak laki-laki itu tidak sama Dengan anak perempuan Ini ada beda pendapat Ahli tafsir Yang pertama mengatakan Kalimat ini ucapan ibunya Sayyidatuna Maryam. Gusti ini anaknya perempuan Anak laki-laki itu tidak sama Dengan anak perempuan perempuan, kalau laki-laki kuat kalau perempuan itu lemah perempuan pakai libur, laki-laki gak pakai libur, perempuan itu banyak nafsunya, perasaannya akalnya didih, kalau laki-laki itu kakek nakal tapi gak punya perasaan perasaannya dikit gitu, artinya perempuan ini mudah apa ya eee, rapuh mudah rapuh, jadi kalau buat ibadah betulan itu godaannya jauh lebih bang, banyak gila ni ibunya gila sebagian ulama mengatakan itu bukan ucapan ibunya tapi ucapannya Allah Allah jawab ojo gila kamu jangan kecewa walaisa dzakarukal untha sungguh anak laki-laki yang bo'arab-arab yang kamu idam-idamkan yang kamu bayang-bayangkan yang kamu cita-citakan anak laki-laki itu tidak sama dengan perempuan yang saya beri ini anak perempuan yang kamu lahirkan ini tidak sama dengan laki-laki yang kamu minta. Ini perempuan tapi luar biasa. Kalau toh lahir laki-laki tetap hebat perempuan ini. Maka kamu jangan gelo. Kamu jangan kece kecewa. Walaisa dhakaruka untha wa inni samaituha Maryama wa inni u'idduha bika wa dhurriyataha minasy syu'othal Langsung ngasih nama. Ya Allah dan sudah saya tetapkan nama untuknya. Saya kasih nama Mariam. Anak perempuan sekarang ibunya ngasih nama Mariam nggak mau. Ah, deso, Engkau diceluk yem yemmu itu. Namanya siapa? Mariam dipanggil yem. Ya. Nah kalau di pasar iwan panggil liam gitu ya. Tapi kalau ke pelosok sedikit berkonon mungkin jadi yem gitu kan? Yem yem gitu. Ada yang manggil liam, ada yang manggil Yem itu kan Ini dipanggil Yem nanti Dipanggil Yam, wah gak keren Gak keren, gak keren Dikasih nama Maryam gak keren Heran saya, nama kok cari keren Lah emangnya Ibunya Ibunya Sayyidatunah Maryam ini orang bodoh Kan orang pint, pintar Ngasih nama Maryam itu ya nama yang keren Di alam A, akhirat Dan keren di alam du, Dunia, nyatanya Semua orang seneng dengan Sayyidatunah Maryam, yang Muslim maupun yang non-Muslim, betul? Iya. Kalau yang non-Muslim, dikerenkan dikit Bunda Maria, begitu kan? Di Indonesia kan jadi Bunda Maria. Arabnya Maryam. Nah, kalau Indonesia kan, ya Maryam, jangan Maria, gitu kan? Nanti kalau Maria kan ada lagunya itu nanti ya. Maryam. Nah, Maryam itu artinya apa? Bagus. Artinya apa? Bagus. Apa artinya? al abidah Wanita yang ahli ibadah. Maryam itu bukan dari bahasa Arab gitu, dari bahasa Bani Israel sana. Maryam itu artinya adalah wanita yang ahli ibadah. Jadi kalau memang cita-cita pengen punya anak ahli ibadah, namanya yang sesuai. Jangan pengen punya anak yang alim, anak yang soleh. Dikasih nama Rocky. Rocky itu petinju. Ya, Rocky itu petin petinju. Jadi kalau pengen anaknya memang soleh. Ya kasih nama, namanya orang-orang yang soleh. Kalau pengen anaknya ahli ibadah, ya kasih nama ahli ibadah. Nah, kalau pengen anaknya memang mau tukaran padu tinju, kasih nama Rocky jagoan nanti dia. Atau pengen anaknya jadi pesilat, kasih nama si Pitung bagus, cocok itu. Memang si Pitung ahli si silat. Atau nanti kasih nama si Buta dari gua Mariam, gitu betul ya. Atau gua hantu atau gua apa, gitu kan? nama gua kan macam-macam ha? tapi maksud kita mau ngasih nama anak kita nama pesilat ngasih nama anak kita anak petinju nama petinju, wong kita pengen anak kita jadi orang yang sholih so, atau sholihah maka kasih nama yang betul-betul baik, bener dan itu nanti akan ditanya sama Allah, kenapa anakmu kasih nama itu jadi kalau anak gak beres tuh nanti orang tuanya disidang dulu, karena nama itu doa Nama itu doa Dengan ngasih nama Rocky misalnya pasti kan gara-gara kelingan film Rocky kan Wah ini akhirnya Anak itu betul-betul didoakan sama orang tuanya saking cintanya sama Rocky Dikasih nama Rocky Nanti anaknya juga jadi petin Petinju tapi tidak diring di jalanan Na'udzubillah Mendalik Kalau petinju diring kan masih olahraga lah Kalau di jalanan Jadinya kan orang gak bener ya Orang gak, gak baik Nah, setelah dikasih nama, setelah dikasih nama dijampi-jampi dengan doa, didoakan anaknya. Ya Allah, sungguh semuanya itu pakai pakai sungguh. Ini ini gitu. Esto locusti tenanan ini. Sungguh saya kasih nama Maryam. Sungguh saya ya Allah memberikan perlindungan kepada anak ini dengan dirimu. Auizuha. Aku lindungi dia dengan dirimu. Ya. Aku lindungi dia dengan dirimu. Kalau di sini dikatakan, aku mohon perlindunganmu untuknya, itu istiada. Tapi di sini, Oidhuha, aku jadikan engkau sebagai pelindungnya. Aku jadikan engkau sebagai pelindungnya, dan juga aku jadikan engkau sebagai pelindung anak keturunannya. Lah kadang kita lindungoh setengah-setengah. Anak didoakan, putu-putu nggak -putu didoakan. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh dan soliha. Benar anaknya soleh dan soliha, tapi putunya enggak. Ya. amin. Amin zalik. Ma'am. Dan aku melindungkan, aku jadikan engkau sebagai perlindungan dari apa? Dari godaan syaitan yang ter, terkutuk. Nah ini tahap awal yang harus dilakukan oleh orang tua kalau dia ingin punya anak yang soleh dan soliha. Satu, niat yang baik dua, nama yang baik tiga, doa tanpa henti doa tanpa henti semoga barokah dan manfaat dan semoga yang sakit semua jadi sembuh khususnya paman saya Ali bin Ali Al-Habshi dan juga untuk Ibu Sulazmi dan semua yang sakit dan untuk yang telah meninggal dunia kisti alayna na'ila aslah semoga yang meninggal dunia semuanya terutama yang hadir atau yang pernah bantu majlis ini oleh Allah dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Alhadzihi alFatihah. al Allahu rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Adzannya kecepatan kali ya. Atau jam saya yang 3.6. Sekarang adzan maghribnya jam berapa sih? seingat saya 44. Oh, kecepetan kan masih kurang 2 menit kok. Nah, iya. Makasih banyak ya, semoga barokah manfaat. Wabillahi taufik hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah doa doanya, doanya itu karena udah maghrib ya. Masyaallah. Makasih.